Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan Matibah Berdebatkan Surah Alhamdulillahi Nakhmaduhu Nasta'inuhu Nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina May yahdihillah Fala mudillalah Wa may yudlil Fala hadialah Ashadu an la ilaha illallah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 wa khairul hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pendengar Radio Muslim di 1467 AM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kembali kita akan melanjutkan membaca Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdurazak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr. Hafizahum Allah. <coughs> yang beliau beri judul Sifatu Az-Zawjati As-Saliha. Sifat-sifat seorang istri yang saliha. Pada pertemuan yang lalu, telah kita bahas bersama. Di antara sifat-sifat eh, istri yang saliha adalah... Iدخال السرور على زوجها إذا نظر إليها في هيئةها وفي منظرها وفي شكلها وفي لباسها. Di antara sifat-sifat istri yang solehah adalah gemar senang untuk memberikan dan memasukkan kebahagiaan di dalam hati suaminya apabila memandangnya. Ya, apabila memandangnya Atau dengan cara ketika dipandang Ketika dipandang Menyenangkan hati suami Dan juga dalam kata-katanya Dalam sikapnya Dalam pakaiannya Dalam ketaatannya Semua ya, Yang berkaitan dengan Perkara-perkara eh, yang bisa menyenangkan hati suaminya Kemudian juga telah kita bahas, ya, e, betapa syariat Islam ini benar-benar me memperhatikan hal ini, yakni e, bahwa seorang wanita betul-betul harus mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya untuk membahagiakan hati suami. Mungkin. Di dunia ini Akan terasa berat Tapi ketika Sudah sampai akhirat Itu baru sadar Dan akan menyesal Kalau seorang penduduk surga itu Dikatakan Tidak pernah menyesal Kecuali dari satu perkara La ahlul jannah, Seorang penduduk surga itu Tidak akan pernah menyesal Kecuali terlewatnya satu waktu yang tidak digunakan untuk taat kepada Allah. Maka seorang istri pun akan mengalami penyesalan ketika dia sampai di e, puncak perjalanan, yaitu kematian. Puncak perjalanan yaitu e, kematian dan ada dua pilihan atau dua jalan di depannya jalan menuju surga dan jalan menuju neraka ya, waliyadubillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dan keluarga kita dari api neraka Allahumma amin tinggal timbul penyesalan saya kok dulu seperti ini dan semua perkara-perkara yang sekiranya merupakan kesempatan untuk beramal soleh kok tidak dikerjakan itu akan menimbulkan apa? penyesalan, dan amal soleh Termasuk amal sholah yang paling besar bagi seorang istri Itu adalah membahagiakan hati suami Jadi jangan sampai ibu-ibu menyesal ya. e, Kita sebagai muslim secara umum menyesal Tidak menggunakan waktu kita sebaik-baiknya Nah diantara e, bukti bahwa Islam itu betul-betul memperhatikan menganjurkan mengarahkan agar wanita ini benar-benar mempersiapkan diri untuk menyenangkan hati suami adalah satu hadis yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu itu hadis di sahih muslim hadisnya siapa Jabir bin Abdullah di halaman berapa 25 ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya apabila seorang dari kalian datang di malam hari maka janganlah mendatangi keluarganya secara apa? tiba-tiba. Apa hikmah dibalik larangan untuk mendatangi keluarganya secara tiba-tiba? Supaya istri yang ditinggal lama itu bisa menggunakan hidah, hadit. Bisa menggunakan apa kemarin itu? Hadit. Pisau cukur Dan juga bisa ya Ini membersihkan Daerah-daerah yang harus dibersihkan Kemudian bisa Menggunakan sisir Untuk menyisir Rambutnya, sehingga suami Masuk ke rumah itu Betul-betul ya, melihat pemandangan yang Menyenangkan Bukan yang kaget Loh, ini apa ini? Itu kalau ada yang E, apa namanya yang seperti itu terkadang mungkin masuk kok aneh ini siapa ini ternyata istrinya sendiri ya, cuma karena rambutnya cak-cakan sehingga tidak diketahui mana depan mana belakang dek tadi malam bukakan pintu itu sambil mundur ya dek ternyata apa rambutnya ke depan semua jadi tidak diketahui mana depan mana mana belakang ya. jadi seperti itu Maka harus diberi kesempatan untuk istri itu berhias. Ini menunjukkan bahwa wanita itu memang kewajiban dia adalah memberikan penampilan yang terbaik untuk siapa? Suaminya. Suami datang, disambut dengan penampilan yang baik. Ini pahalanya sangat besar. Gitu. Masya Allah. Ya, pahalanya sangat besar memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suami. Maka bagaimana halnya ketika suami datang sedih? Ini berarti menimbulkan kesedihan suami. Ini dosa besar, dosa sangat besar. Suami datang sengaja rumahnya diobrak-abrik, ya, anak-anaknya dibikin nangis. Siap-siap, satu, suaminya, abi mau datang, abi mau datang, satu, dua, tiga, coba itu semua, wow, so, semua alat-alat masak ditengkurapkan, insyaallah, ditengkurapkan ya, habis dicuci, mending ini diberantakan tempat tidur, masya Allah, yang makanan minuman juga acak semuanya, ini kan gambaran yang tidak apa, mungkin tidak masuk akal ya. Yang masuk akal adalah mungkin ya bagaimana dia ingin suaminya sedih. Nah ini bahaya besar. Makanya yang menyenangkan suami ketika datang itu wanita salihah. Yang ketika suami datang sedih itu wanita siapa? Bahaya ini. Wanita yang tidak salihah. Maka kan dari kemarin saya katakan berat untuk menjadi wanita yang salihah. Tapi kan di depan kita sur. Surga, Maka bersabar Ibu-ibu ya, Dalam menjalankan kebaikan ini Insya Allah Ibu-ibu akan lihat hasilnya nanti Kapan Kalau sudah Meninggal ya. Kalau sudah meninggal dunia Demikian Pak Mungkin satu ibrah yang disampaikan Oleh sebagian Ikhwah Karena sudah meninggal kita boleh cerita kalau belum meninggal, kita juga tidak akan cerita. Ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Dunawahuna, sebagian Ustaz lah, yang istrinya mungkin belum lama meninggal dunia. Jadi, belum lama itu istrinya masih menyiapkan tas suaminya untuk safar, ya, kemudian menyiap-nyiapkan segalanya. Jadi, tidak lama kemudian meninggal dunia. Nah ini istri-istri yang model-model semacam ini. Ya Membantu kegiatan suaminya e, Membahagiakan hati suaminya Tatkala akan pergi Dan tatkala datang Ke rumah Ini model-model istri yang yang Saliha nah, Istri itu meninggal, sudah meninggal dunia Rahimahallahu Rahmatan Wasi'ah Dan tidak usah jauh-jauh lah Kita nanti akan belajar dari Aisyah Radiyallahu ta'ala Anha Bagaimana dia bersiap-siap Untuk menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lanjutkan di sini. Syekh mengatakan di halaman ke-25 ya setelah beliau mengatakan wa hadza fihi lafzatun karimaton dil mar'ah wa huwa ayya annahu yambagi an bika bi kamalin nadhafatiha wa husni hayatiha, wa ya bagaimana seorang wanita itu betul-betul mempersiapkan diri Menemui suaminya dengan penampilan yang sempurna, ya, ini yang yang yang baik maksudnya, ya. dan uh, kecantikan yang dia betul-betul persiapkan, senyumnya, kata-katanya. Lassiyama terlebih lagi idakan akadimah min khibatin awmin safarin. Terlebih lagi kalau suaminya datang dari tempat jauh atau dari safar. Sambut dengan baik. ya. Disambut dengan baik. Nah, itu pahala. Dosa adalah ketika disambut dengan tidak baik. Lebih dosa lagi adalah tidak menyambut dalam rangka menyakiti hati suami. Nah, ini betul-betul sangat berbahaya. Fahaya amrun yatatallabu minhah kondisi semacam ini menuntut seorang wanita istiqda dan untuk mempersiapkan diri wa atau watahayyuan persiapan diri sama hatta fit sampai ketika menata rumah watahyatihi jalan yang akan dilewati disiapkan. ini jangan sampai depan pintu itu apa Berantakan, suami masuk rumah Kayak Melangkah di jalan yang penuh dengan Duri Langkah sana Kayak orang main Apa itu? Yang anak-anak kecil sudah manda Lompat sini, lompat situ, belok sana Belok sini, ya kan? Tahu ibu-ibu sudah manda? Waduh, yang itu loh anak-anak kecil Main kotak-kotak Kemudian lempar kereweng itu lempar apa itu? potongan genteng. Nah, ya, gitu. Kan londor kemudian lompat-lompat. Kayak main sudama. <ganti> Jadi lompat sana, lompat sini, langkah sana-sini. Lang Dibersihkan tempat lewat suaminya. Ya. Tempat istirahatnya disiapkan. Kalau perlu mungkin sudah disiapkan mungkin air hangat untuk mandinya. Kalau memang kebiasaan suami pulang langsung apa? Mandi dan suka air hangat ya. Atau mungkin Masakan kesukaannya Disiapkan ya. Minuman kesukaannya Disiapkan Senyuman kesukaannya Nah ini Disiapkan juga Jadi Masya Allah ini Sampai nata rumahnya pun di perhatikan. Kamaja dalam nata rumah itu Dalilnya apa Ustadz? Saya katakan tadi Gak usah jauh-jauh kita belajar dari Istri seorang ustaz yang sudah meninggal Kita belajar dari ibunda kita Siapa? Aisyah Ibunda para wanita Yang salihat Aisyah radhiyallahu ta'ala Anha Kamaja'aan ummil mu'minin Sebagaimana diriwayatkan Dari atau tentang Ummil mu'minin Atau dari ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala Anha Kalat tika dia berkata menceritakan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min safarin suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima qadima itu apa datang min safarin dari sebuah perjalanan wa qad satartu bikiramin li ala sahwatin li fiha filu. Dan aku telah menutupi kot sator tu. Bikirah min li dengan apa ini? Sitar dengan kain. Kalau saya bayangkan itu semacam apa? Korden. Ya semacam korden. Dan saya telah menutupi sahwatin li. Sahwatin li itu eh, semacam ruangan kecil. Nah itu di depan ruangan kecil itu mungkin ada pintunya, ada gawangannya. Ya kayak orang pasang apa? Pasang korden lah. Ada yang mengatakan sebagian ulama itu rak. ya? Tahu ibu-ibu rak tahu ya. Rak buku. Atau mungkin rak berkakas. Ya. Supaya tidak kelihatan langsung yang di dalamnya ditutupi dengan apa? Dengan kain. Nah Aisyah itu menutupi itu. Tutupi dengan kain. Jadi tampak indah. Tapi kain yang digunakan Aisyah, kiram. Kiram itu kain tadi ya. E, apa namanya? Hijab atau sitar. Ya. Korden. Ya. Yang digunakan oleh Aisyah itu fiha tamafil. Ada apa? Gambar makhluk yang bernyawa. Ya, ada gambar makhluk yang bernyawa. Gambar, bukan patung. Ya, karena korden berarti kainnya apa gambarnya nempel, bukan bermunculan. Jadi kain yang ada gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Fa lamara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatakahu. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihatnya, yakni melihat kain tersebut hatakahu. Kain tersebut dilepas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari mengatakan wa qala asyadun nasi adaban yaumal qiyamah sesungguhnya orang yang paling keras paling dahsyat azabnya yaumal qiyamah pada hari kiamat alladheena yuduhuna bi khalqillah orang yang menyaingi penciptaan Allah ini menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa. Ini menunjukkan bahwasanya yang dilarang itu bukan hanya patung, tapi juga apa? Gambar. Saya sarankan kepada ibu-ibu semuanya ya, perhatian dengan gambar-gambar makhluk yang bernyawa yang ada di di rumah. Ya, perhatian. Jangan uang yang bergambar saja yang diperhatikan ibu-ibu. Ya. Tapi. Kalau itu disembunyikan dompet tidak masalah. Ini terkadang mungkin apa namanya pasang-pasang lukisan, ya, yang di sana ada makhluk yang bernyawa, kemudian nempel-nempel foto di tembok-tembok, ya, atau segala gambar makhluk yang bernyawa, kayak misalnya mungkin pampers, ya, pampers kan ada gambar makhluk yang bernyawa. Nah, bagaimana caranya itu ditutup? Ya, supaya e, tidak lagi membentuk gambar Yang ditutup semuanya tidak cukup Cukup kepalanya saja misalnya. Ya, Kepalanya ditutup Entah diore-ore Entah diplester Pakai lakban yang murahan ya. Dan yang lain-lain Supaya rumah kita ini bersih dari gambar Keuntungannya apa? Malaikat rahmat masuk ya Malaikat rahmat akan Masuk, berkenan untuk masuk Masya Allah ya. Karena kalau rumah itu di dalamnya ada gambar, kemudian ada patung, kemudian ada anjing, ya, malaikat tidak akan berkenan untuk masuk ke dalam rumah. Nah ini, Rasulullah alaihi s.a.w. disambut oleh Aisyah yang saat itu uh, ingin menghias rumahnya dengan sebuah sitar. Tapi qadarallahu ma syaa fa'al, sitarnya itu ada gambarnya dan ternyata dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat berkata Aisyah, "Faja'alnahu wisadatan aw wisadatayn." Maka akhirnya sitar itu kami potong-potong, ya. Kami jadikan bantal, sebuah bantal atau dua buah bantal. Wisadah di situ adalah maksudnya tempat untuk bersandar tempat untuk duduk, ya, bantal. Kalau kita ya bantal. Disarungi begitu. Kalau wisadah di sana ya, tempat untuk bersandar. Kayak apa ya? Sofa tapi yang nempel di bawah. ini Sofa sofa yang ada di bawah. Nah, jadi terhinakan. Makanya oleh sebab itu sebagian ulama mengatakan, gambar-gambar itu kalau e, digunakan untuk sesuatu yang kehinaan, ada masalah. Misalnya keset. Tapi kalau perlu ya tetap dipotonglah gambarnya supaya apa tidak betul-betul e, membentuk. Bi, abi ya, katanya katanya kalau jadi kaset nggak apa-apa abi fotonya abi tak pasang di kaset. Nah, ini satu penghinaan kepada uh, suami. Yang kedua apa tujuannya kan begitu kan di gambar lain juga ada ya bunga lah. Nah, wallahualam bi alam. Maka hati-hati bu masalah dalam masalah gambar-gambar. Ini hadis ini kata kata Syekh Abdurrazzaq bin Abdul Musnad Al-Abad limadza wada'at hadzal kiram kenapa Aisyah wada'at meletakkan sitar ini ini kain ini li'annaha karena beliau ibunda ibu kita masyaallah yang harus kita cintai ibu-ibu ibu-ibu kalau ingin masuk surga bu cintai Aisyah Aisyah e, bintu Abi Bakar karena beliau adalah ahlul jannah Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya. Istri beliau dunia dan akhirat. Kalau ingin masuk surga secara gampang, cintai Aisha bintu Habibah. Istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sitar ini di, di, dipasang oleh Aisyah? Li aradat. Karena dia menginginkan idah dahkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ilal bayit. Apabila pas Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam masuk rumah, yajidu fiha shayun mina tahsin. Akan mendapatkan sesuatu yang indah. Itulah. Karepe ibunda kita itu begitu. Awitah yah fil bait atau rumah yang tertata rapi. Ya. Wa filmar ati nafsiha. Dia menginginkan supaya rumah itu tertata, dirinya juga kelihatan Menarik, Setelah itu kan dipuji, ya, masya Allah, rumahnya kok rapi sekarang, masya Allah, begini dan begitu, bersih. Itu senang. Sederhana, capek memang, tapi hasilnya adalah sebuah kebaikan. Agar monggo ibu-ibu silakan, ya, ini dipraktekan. ya, menyambut suami dengan dengan baik supaya hatinya gembira ya. saya lagi sakit hati Ustad sakit hati Anda jangan dibalas dibalas dengan menyakiti suami sakit hati yang dilakukan oleh kesalahan suami suami dosa kalau suami salah ya tapi ketika Anda sengaja menyakiti apa suami itu dosa besar ya, makanya jangan kesalahan itu dibalas dengan dibalas dengan apa kesalahan Masing-masing harus memikirkan bagaimana dia beribadah kepada Allah dengan menjalankan kewajiban dia sebagai pasangan pasangan hidup. Demikian. Jadi jangan sampai nanti soket hati malah rumahnya diubrak abrik. Sengocok. Gentengnya di sogrok-sogrok. Pas, persis di atas tempat tidur suaminya. Suaminya, wah hujan ini, kalau hujan enaknya tidur tuh itu. Hah, ya, begitu hujan terus sore persis di wajahnya, karena gentengnya sudah sokro di sokro istrinya. Ih wah Ustaz ngajari ini, cocok nih ustad, nah, jangan ya jangan sampai seperti seperti itu ya. Allah hujala lebih asal. Mudah-mudahan ibu ibu yang hadir di sini. Dan juga kaum muslimat yang ikut mendengarkan acara ini. Ya diberi kemudahan untuk mempraktekan eh, nasihat-nasihat Syekh Abdul Razak di dalam buku ini. Kemudian kata Syekh. Allahumma'am. Fanastafidu min hadal hadits. Kita mengambil faedah atau kita bisa mengambil faedah dari hadis ini. Faidatan Satu faedah. Wahia. Yaitu. Annal mar'ata bahwa seorang wanita itu yam bagi antuhayi al baita watu rotibahu bahwa seorang wanita itu seyogianya menata rumah dan merapikannya ya. jadi rumah itu ditata dan dirapikan ya nggak sampai sampah dekat tempat tidur balung pitik Ya. Balung pitik, ngledek cedak bantal, ya. wrochachile pingin langsung diuntal. <laughs> nah itu jadi hati-hati seperti itu e, dirapikan. Wa ya. antuhsina ikdahdu wetahyatahu dan betul-betul maksimal tuhsin dalam mempersiapkan e, dan merapikan rumahnya. Kama yambah hilaha Demikian juga se Seorang wanita Iqdada nafsiha Untuk mempersiapkan dirinya Tahu suaminya mau pulang mungkin Mandi ya. Ustaz lagi berhalangan Ustaz, tidak apa-apa Tidak ada larangan orang yang berhalangan itu apa Mandi Keramas ya. Kosok gigi. Ya. Kemudian apa namanya Eee pakaian ganti, misalnya begitu dipersiapkan, dan yang lain-lain, ya untuk dirinya, dipersiapkan makanya sangat dianjurkan ini ibu-ibu suka minyak wangi ya, supaya apa, untuk menghilangkan juga bau-bau yang tidak enak di dalam dirinya ya. dan sunnah rasulullah s.a.w beliau suka dengan minyak minyak wangi, ya, pakai minyak wangi di dalam rumah, sak pol rendam minyak wangi pun, ya enggak apa-apa tapi kalau keluar rumah dikurangi, ditahan, ya. Baik. Kecantikan, keindahan itu adalah untuk suami di rumah, ya. Wa tuhsin istiqbala zaujiha dan betul-betul maksimal dalam menyambut suaminya. Tuhsin betul-betul maksimal, ihsan, bagus dalam menyambut suaminya. Ini faedah dari hadis tadi, Bu. Fahadihi kulluha minasifat Semuanya ini adalah sifat-sifat Al-latija'at Yang telah diterangkan Fi sunnati an-nabiyi Sallallahu alaihi wasallam Dalam sunnah nabi kita, nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Lil mar'ati Wa zawujati as-salihah Untuk seorang atau bagi seorang Wanita dan istri yang Salihah ya. Berarti Tidak ada salahnya ibu-ibu Ibu-ibu ngajari anak perempuan untuk apa? Untuk apa? Dandan. Ya, untuk dandan dan nata apa? Nata rumah. Ini anak perempuan diajarin nyapu, diajarin ngepel, diajarin nyuci, iring, diajak nata rumah, kemudian didandani supaya nanti dia bisa nata rumahnya suami dan berdandan untuk suami ya dilatih ngepang rambut misalnya kemudian sisiran ya pandai gosok gigi ya kalau memang mau diajari pakai lulur yaluluran luluran ya. nanti giliran belum pakai suami enggak pernah gak, belum giliran belum menikah gak pernah luluran giliran nikah sudah punya suami luluran terus jadi kapan suami memandang dia dalam keadaan tanpa lulur ini yang jadi masalah. Ya. Tengok sedikit putih kue, ya. kecuali lubang matanya. Ya. Pakai lalur apa, bengkong apa, susu. So -so. Jadi ketok kelihatan masker, masker maksudnya. Ya, masker, masker semetini itu. <laughs> jadi kapan kalau tidak diajari sebelum menikah, diajari sebelum menikah. Nanti setelah menikah dia tinggal ngatur waktunya. Kapan dia berdandan? Kapan dia menyiapkan sudah siap dirinya. Di hadapan suaminya. Monggo ibu-ibu diajari nih anak-anak kecil. Anak-anak perempuan ibu. Selain diajari akhlak. Diajari akhlak yang baik. Dan cara pengajaran akhlak yang baik diantaranya adalah. Ibu-ibu berakhlak kepada suami. Suaminya datang disambut cium tangan. Kemudian disambut dengan kata-kata yang baik. Itu di hadapan anak-anak kita. Kalau pas anak-anak kita ada. Ya, tampak bagaimana istri menyiapkan makanan untuk suaminya, bagaimana panjenengan menyiapkan minuman untuk suami anda. Kalau diajari bentak-bentak, diajari sambutan dengan menjep menjep, anak panjenengan melu. Anak anda kelak akan memperlakukan suami dia persis sama yang anda lakukan kepada suami anda. Makanya hati-hati, Bu. Ini berarti mengajari keburukan. وَمَنْسَنَّ سُنَّةً سَيِّئَتًا فَاَلَيْهِ wizruha. <وِزْرُحًا> Barang siapa yang mengajari ajaran yang buruk, maka dia akan mendapatkan apa? Keburukan. Dan keburukan pelakunya sampai hari kiamat tanpa mengurangi keburukan orang yang mengikutinya. Ini bahaya, ditumbuk-tumbuk. Anda punya saham, tapi saham keburukan. Nah, ketika seorang istri, ibu ingin ngajari anaknya taat pada suami, uang belum ada suami, gimana caranya? Caranya, taatlah anda kepada suami, terutama ketika dihadapan anak-anak, senyum, kata-kata ya, yang apa namanya, lembut. Kalau ada suami dipijeti, ya, dipidak-pidak. Nah itu saat. Saya itu paling senang injek-injek suami. Ini nginjek-nginjek betulan apa nginjek-nginjek dengan apa? Kalau nginjek-nginjek betulan bagus. Tapi kalau nginjek-nginjek dalam arti menghina, itu jangan. Ya. Oh, saya suka nginjak-nginjak dengan ah itu bagus. Nanti anak akan niru dulu. Jadi akan kita lihat nanti pasukan baris-berbaris di atas punggung suami. Ah, yang pertama istrinya, surai. Yang kedua anaknya surat Masya Allah itu Jadi ini ajaran yang baik ya Bagi anak-anak Anak-anak kita Maka monggo ibu-ibu ya, Anak-anaknya dilatih Dari sekarang Untuk berdandan Untuk berkhidmah kepada Bapaknya Untuk membersihkan rumahnya Dilatih akhlak yang baik Dengan cara berakhlaklah anda yang baik Kepada suami anda Insya Allah pada kesempatan yang akan datang masih ada lagi hadis yang berkaitan dengan hal ini dan ini sangat penting sekali karena dalam hadis tersebut di potongan 26 ya, di halaman 26 Rasul shallallahu alaihi wasallam mengatakan ala uhbirukum binisaikum fil jannah, masyaAllah. Maukah kalian aku kabari? dengan calon istri-istri kalian di surga. ini siapa wanita dunia yang akan menjadi penduduk surga? siapakah istri di dunia yang kelak nanti akan menjadi istri para suami para suaminya di surga? ini hadis yang sangat penting. Halaman ke-26 dan 27 Insya Allah akan kita bahas Pada atau Kita baca pada pertemuan Yang akan datang Apabila Allah masih Memberikan kesempatan dan Taufiknya dan waktunya Kepada kita semua Demikian yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan pagi hari ini uh, Mudah-mudahan bermanfaat pada Untuk diri kita Semuanya Allahu Taala Alami Assalam. Tanya Ustaz dalil bahawa membuat suami tidak suka atau jengkel adalah suatu dosa besar dan ketidaksukaan bagaimanakah yang akhirnya itu termasuk dosa besar? Tadi saya tidak menyebutkan dalil secara nas, ya secara uh, ucapan dalil, tapi saya tadi mengambil mafhum. Pemahaman terbalik, pemahaman terbalik dari sebuah uh, sebuah dalil. Ketika seorang kebaikan seorang istri itu adalah salah satunya memasukkan kebahagiaan ke dalam hati suami itu adalah amalan yang luar biasa besarnya, maka sebaliknya ya, membuat suami itu tidak suka ya, dengan sesuatu yang melanggar syari'. Kalau tadi kan membuat suka dengan sesuatu yang syar'i. Sekarang membuat tidak suka suami dengan sesuatu yang melanggar syar'i. Jelas dosa besar. Nanti diantara dalilnya insya Allah akan berlalu, akan lewat. Tentang misalnya seorang suami, cara membahagiakan suami adalah memenuhi panggilan suami di atas ranjangnya. Di atas apa? Ranjangnya Jadi memenuhi kebutuhan biologis suami Ketika terpenuhi Maka suami bahagia Maka berarti Anda saat itu bisa menjadi wanita yang Saliha Tapi ketika wanita itu menolak Sehingga membuat kesal sang Sang suami Apa yang terjadi Ibu-Ibu? Dilaknat oleh malaikat Sampai pagi bahkan sampai sang suami memaafkan. Ini bahaya. Ini menunjukkan dilaknat malaikat. Itu adalah sebuah perbuatan yang tidak enteng. Sangat besar karena laknat. Ya. Dilaknat oleh orang-orang yang di langit. Ini adalah perbuatan yang sangat besar. Ini contoh bahwa dalil nanti insyaallah akan lewat, ya. Insyaallah akan lewat pada tempatnya nanti. Ini baru saya ingin menyampaikan tentang bahwa dari ini bisa difahami secara terbalik kalau menyenangkan hati suami itu adalah perbuatan yang sangat besar di hadapan Allah, maka menyakiti hati suami itu adalah perbuatan yang sangat besar pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi besar yang pertama adalah besar pahalanya, yang satu adalah besar sar dosanya ya. Eh uh, nanti insyaallah taala. Kemudian uh, nanti insyaallah dalil-dalil ini akan lewat pada kesempatannya. Dan ketidaksukaan bagaimanakah yang akhirnya termasuk dosa besar. Ketidaksukaan yang dipicu oleh pelanggaran syariat. Atau minimal dipicu oleh pelanggaran syariat Suaminya jadi tidak suka karena su istri diminta untuk menutup aurat. Dia ternyata tidak menutup auratnya. Istri dilarang untuk pergi tanpa mahrum, ya. Ternyata dia nekat pergi tanpa mahrum. Istri dilarang untuk tidak meninggalkan rumahnya. Ternyata dia malah pergi meninggalkan rumahnya. Istri dilarang, misalnya... Untuk menjaga anak-anaknya. Mengajari anak-anaknya dengan perbuatan yang tidak baik. Ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan suami tidak suka. Atau minimal tidak suka karena istri tidak melaksanakan sesuatu yang sifatnya mubah asalnya. Ya, sesuatu yang sifatnya pada asalnya mubah diminta oleh suami. Tapi ternyata istri tidak mau. Dek, tolong Dek, bikinkan. Wedang cai, tidak mahu. Hmm. Ya, kan? Tolong di sambelkan. Mulek Dewi. Hmm. Minta disambelkan malah kon mulek. Oh tak mulek season wedi mah. Jadi akhirnya keluar kata-kata yang tidak enak di telinga istri. Asalnya mobah, tapi karena istri tidak menjalankan, akhirnya menjadi sebuah ketidak sukaan di dalam hati. Suami makanya hati-hati ibu-ibu ya, dalam bersikap kepada eh, para para suami. Termasuk tidak mendahulukan Allahkah jika ia mendahulukan melayani suami dan menunda puasa Kodok karena mengikuti Aisyah yang mengakhirkan Kodoknya. Ini tidak. Ya, tidak mendahulukan eh, mendahulukan Allahkah jika ia mendahulukan tidak mengalahkan maksudnya ya. Apakah tidak termasuk mengalahkan Allah jika dia mendahulukan melayani suami? Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha itu kan menunda kodok puasanya sampai bulan apa? Bulan Sya'ban. Ya mendekati ramadan kita katakan tidak karena ternyata hal itu tidak dilarang oleh siapa rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena waktu pelaksanaan kodok itu luas kecuali kalau waktunya apa sempit contoh ya sudah waktunya sholat asar ditunda gara gara ingin melayani apa suami ini tidak boleh ya menunda sholat asar karena waktu asar sempit waktunya tidak bisa ditunda ke, ke waktu yang Yang lain Kalau ini yang dilakukan oleh Aisyah Waktunya masih luas Kodok itu bisa dilakukan sepanjang Sepanjang tahun Jadi tidak termasuk mengalahkan Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala ya, Karena kewajiban Kewajiban itu ada dua, ada kewajiban yang waktunya sempit Ada kewajiban yang Waktunya luas Kalau kewajiban yang waktunya sempit Ya harus segera dilaksanakan, ya, al-fauhr, ya, al-fauhr, dan itu asal sebuah kewajiban, kewajiban itu dikerjakan, wajib dikerjakan dan segera, itu pada asalnya, tapi terkadang boleh diundurkan, ya, boleh diundurkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taalaanha. Tapi <tuh> uh, ini pertanyaan-pertanyaan. Saya tunda untuk pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam as-shawab. Shallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an faqu minna Qabli ayatia ahdakum al-maut, fiyakool, fiyakool Rabbilaula, aqhar tani ila ajniqaribya, fa al-cadqa wa akum